car gue jekmania itulah gue Jakarta itu kandangnya oren warnanya gue macan itu lambangnya GBK itu rumahnya walaupun enak babeh ngelarang ke Jakarta tapi mau gimana gua cinta persija dari sekarang cuma buat persidak dari Tasikmalaya ya cuma buat persidak dateng ke Jakarta pakai atribut oren biar dilihat orang gua terlihat keren bernyanyi bersama dalam sektor 12 biar persija mainnya terlihat ganas beli tiket masuk sertif biar Allah nggak ditonjokkan tip jangan lupa goyang juga biar kita nggak mati gaya Abaikan aja omongan jali Mending kita goyangin lagi Ayo kita nyanyi lagi Daripada sibuk sendiri Makan nangke di kebonduren Parsi je emang keren Ayo BP tambah lagi biar kita joget di sini kita anak Jakarta kita dukung Persija jangan kau berdiam diri saja di sana tunjukkan nafsimu majukan semangatmu beritahu pada semua orang kita nomor 1 genggam tanganku kita berkatung membela Persija sampai habis waktu Janganlah kau ragu, kita bersatu Supaya Farsija bisa jadi nomor satu Jangan ragu Farsijaku Aku selalu untukmu Tendang bola ke arah kawang Yakinlah kalau kita bisa menang Hei macanku, maju lagi Biar kita joget lagi Hei macanku aku jangan ragu yakinlah kita bisa nomor satu